Ya, silakan. Bisa. Memang sangat bisa. Kan Ibu sudah tahu bahwa uh, seluruh jin dan syaitan yang kafir kepada Allah, yang durhaka kepada Allah rata-rata mereka itu nyakitin manusia dan mereka sangat suka ada dalam tubuh manusia kalau sudah ada dalam tubuh manusia pasti kerjaannya menganiaya manusia ya nah para pembekam salah satu jasa terbesarnya adalah uh, mampu mengembalikan kembali porsi uh, tubuhnya yang yang standar, yang fitrah ya bu ya, para pembekam jin itu bertempat tinggalnya adalah di titik-titik kotor di tubuh kita Sementara itu yang dibekam di oleh para pembekam. Hmm. Tapi sebaiknya para pembekam, saya anjur, saya anjurkan agar uh, hidupkan sunah Nabi sebelum membekam. Agar membaca doa perlindungan diri. Agar membaca doa perlindungan diri. Tidak sedikit jin-jin uh, dan setan yang menyebabkan orang sakit. Ketika dibekam orang itu orang itu sembuh. Jinnya, ke dia perginya. Ke dia perginya. Ma Ma'af almarhumah. Ibu Damis, ya, yang aktif dalam membekam itu lalu mengalami penyakit penyakit yang sangat berat dan hebat. Saya yakin itu dari jin semuanya, dari setan, karena memang tanda-tanda e, beliau untuk mendapatkan itu sangat nyata. Dan itu setelah beliau aktif di dunia, bekam. Nah, sebaiknya kita kalau membekam orang, ya, maka kita baca doa pelindungan diri dulu. Insyaallah tidak akan ada setan yang bisa masuk. Coba lihat hadis di bawahnya, Bu. Lihat hadis di bawahnya di kitab kita tadi. Tidak ada obat, walau tiarat, walau hamba, walau sifar, walau Apa artinya? Tidak ada penyakit menular. Memang tidak ada. Tapi kena ini nabi loh mengatakan tidak ada penyakit menular. Jadi kalau ada orang TBC itu menular tak? TBC ah itu menular. Percayalah bu, tidak akan menular. Yang menyebabkan penyakit itu menular pindah ke kita siapa? Jin dan setan. Di hadis yang lain tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Berarti ada. Faktor lain yang menyebabkan terjadi penularan. Bukan persangkaan. Bukan persangkaan. Memang penyakit itu betul-betul menular, Bu. Sementara Nabi mengatakan tidak ada penyakit menular. Nabi tidak mungkin salah. Lalu kenapa penyakit orang ini bisa pindah ke sini? Karena ada jin dan setan yang membawa biang dan bibit penyakit itu pindah ke ke orang ini. Makanya, Bu, ibu sakit sakit ibu mempunyai mah. Anak ibu punya peluang sakit mah. Ibu sakit diabetes. Anak ibu punya peluang penyakit diabetes. ya. Anak ibu uh, punya penyakit yang sifatnya keturunan, kata orang. Ini juga termasuk adalah makar setan. Ketika mangsanya yang ini, ini sudah meninggal dunia, sementara ini anaknya. Dan ibu memiliki genetika yang sama dengan anak. Maka jin yang sama akan pindah ke anak ibu. Membawa penyakit yang sama, menyebabkan penyakit yang sama. Oleh karena itu, kita dianjurkan benar-benar kepada Allah SWT, maka. Um, Agar ketika berkunjung kepada orang sakit. Apalagi mengobati orang sakit. Baca doa perlindungan diri. Alhamdulillahilladzi'afani mimma betalaka bih. Wafadzalani ala kathirin mimman khalaqa tafadila. Begitulah bu. virus itu. sampai sekarang kalangan medis belum ada yang mampu membuktikan seperti apa makhluknya. Belum ada. Dan justru dalam kajian kami mbak. Dalam kajian kami bu. Virus itu adalah Jin. Virus itu adalah jin. Apapun nama virusnya, maka dia adalah jin. Dan virus itu ganas. Ya anak sama dengan jin, ada yang ganas, ada yang slow. Dan biasa. Baik, ibu-ibu yang kami muliakan. Coba baca hadis yang barusan ini, terjemahannya. Tidak ada. Tidak ada penyakit menular. Tidak ada kesialan. Sial-sial itu gak ada. Tidak ada hewan pertanda buruk. Hewan pertanda buruk. Pakukua ayam di tengah malam aku tanda ada perawan yang hilang. Lah. Terus wala hamah terus wala safar dan tidak ada pembawa sial dan juga tidak ada wala gaul, enggak ada hantu. Sini. Awas awas, awas satu lawan anak-anak anak awak. -anak, Yolah satu lawan andiloh awak bercaciang leh. Enggak ada hantu doh. Habacakan hadis ni pada anak-anak kita. Nak coba kamu lihat ni hadis. Nak lagau le kata Rasulullah. Tidak ada yang namanya han. hantu. Tolong bu, pastikan pada anak-anak kita enggak ada hantu. Ibu, ambul mencelah penampakan dan penampakan itu kan hantu tu stat. Ketahuilah seluruhnya adalah jin. Seluruhnya adalah jin. Dan jin Allah beri izin menampak-nampakkan diri, tetapi Allah tidak berikan izin kepada mereka menguasai kita jika kita beriman. 6. Nah. Eh. Dah tu Di mana, Mak? Hmm. Iya. <sukur> uh, jadi perjalanan. Apakah kita manusia itu bisa diberi, diberi oleh Allah e, kekuatan untuk melihat jadi itu atau kita itu sebetulnya hanya halusinasi yang kita lihat? Halusinasi. Baik, terima kasih. Kan ada yang namanya indigo ya. Indigo itu hak enggak? Hak. Itu benar. Tetapi apakah manusia diberi oleh ada yang diberi oleh Allah kemampuan bisa melihat mereka perlu ibu ketahui. Allah sudah final menyebutkan dalam Al-Quran. Innu yaraqum huwa wa kabilluhu min حيث لا ترونهم. Allah menyebutkan jin dan setan itu bisa melihat kalian dari arah yang kalian semua tidak mampu melihat mereka. Ini ayat mutlak bu sampai hari kiamat tidak ada pengecualian. Tidak bu, tetapi kenyataannya ada Ustaz kan begitu kan? Kenyataannya ada. Nah sekarang begini. Seluruh orang-orang indigo, kalau kita rukiah, Bu, dia pasti akan kesurupan Kenapa? Berarti di dalam tubuhnya sudah ada komunitas jin dan setan Yang menguasai seluruh tubuhnya, termasuk matanya Coba Bu, orang-orang yang bisa melihat-lihat itu, bawa ke saya Sebentar aja saya buktikan bahwa dia tidak akan bisa lagi melihat setelah itu Saya teteskan racun gaib ke matanya Saya teteskan haba saudak yang saya rukiah ke matanya, setelah itu dia tidak akan mampu melihat itu lagi Kenapa jinnya sudah ngacir? Maknanya kalau ada orang mampu melihat jin dan setan di tubuhnya ada bangsa bangsa jin yang hanya bangsa jin yang mampu melihat bangsanya sendiri. Ah itu termasuk salah satu indikasi bahwa orang ini sudah positif kena gangguan jin. Ya. Kalau merasa ada dan pada Amun datang caliak tu. Ah, terasa dia mak? Ah iya. ya. Amak gua bertanya tanyo tak bah kini kah? dia tahu. Oh, bertanya. Mudah-mudahan saya nak do, <laughs> yeah. ya. Mudah-mudahan saya bertanya. Eh, mudah-mudahan si, uh... ya, yeah, begitu ya. Hmm. Ah, dipastikan itu adalah jin bu, nak do yang lain dah. Dipastikan itu adalah bangsa jin. Jadi kalau ada arwah yang lahman meninggal menampakkan diri. Umpamanya, bisa, bisa bincang Kalau awak Itulah hebatnya e dalam Islam Allah membagi gambaran kepada kita Dalam surah Al-Mu'minun Bahawa seluruh orang yang mati masuk ke alam barzakh Sedetik pun tidak akan bisa ke dunia Dan tidak bisa berhubung dengan makhluk dunia Ah, Berarti itu adalah setan ah, Penampakan ini Penampakan itu Roh anu, roh ini, roh gentayangan Semuanya omong kosong gaul. Tidak ada ghaul Juga tidak ada orang yang sudah meninggal Oh, bacakan rapalankan, baca-bacaan tertentu, maka arwah brusli akan masuk. Arwah brusli masuk. Kalau 10 orang di tempat yang berbeda, serentak membacakan, berapa banyak arwah brusli itu? Kan begitu jadinya? Sama dengan orang, kamu mencari lihat oh, ketika selawatan-selawatan tadi, nabi datang. Di tempat yang lama juga orang selawatan, di tempat yang lain. Ya, Orang selawatan di beberapa tempat di bumi ini, datang semua nabi. Berapa roh nabi? Sebenarnya SAW tidak akan pernah masuk ke alam dunia ini sampai hari kiamat Kalau kamu ingin ketemu dengan saya Allah izinkan hanya melalui mimpi, kata Rasulullah Ya, jelas kan? Sudah Baik hmm. Dibacanya apa? Tidak Orang kalau di rukyah dengan sebenarnya rukyah bu, memang jin dan setan itu memerontak dulu dalam tubuh. Sehingga tambah sakit dari sebelumnya. Tapi kalau diteruskan bu, diteruskan lama-lamanya melemah dan bisa-bisanya keluar atau nyemati. Pilihnya duanya bu cie nyu melemah ya babak belur bisa mati atau nyu keluar capek dia nggak tahan. maka orang kok sehat bu. Tapi kalau sedang tangguh, baru berhenti kita ya. Kalau sedang menanggung berhenti kita. Dia terasa lebih sakit daripada sebelumnya. Jadi harus dijuntaskan. Baik ya Siapa bilang nggak boleh Nabi aja nyuruh istrinya Ansyah Agar kamu dirukiah oleh si Fulana Hah? Karena dia rukiahnya bagus ya? Jadi rukiah yang haram Itu adalah rukiah dengan dukun Rukiah dengan baca-bacaan sirik ya? Oh ustaz nanti tidak akan masuk surga Tanpa hisap Yang penting masuk surga tanpa pun Dengan hisap pun tidak ada masalah Kalau saya bu saya yakin diri saya ini untuk Level saya sekarang ini, saya tidak berhak masuk surga tanpa hisap. Kenapa? Syaratnya ada tujuh bu, dan itu nggak sanggup saya amalkan semua. Salah satunya, tidak minta dirukihah oleh orang lain. Lah saya udah apa-apa, saya sering minta dirukihah oleh istri saya. Saya, tolong dirukihah udah sekitik. Mata saya ini sering saya minta dirukihah sama istri saya, tolong rukihah. ya. Kenapa? Saya menikmati dirukihah. Mendengar dirukihah pahala, dan dengan dirukihah saya jadi bisa jadi lebih sehat. Kadang-kadang, nah, apa Ustaz nggak bisa merukihah diri sendiri? bisa, tapi saya e, sering menyamanja pada istri. Apakah dengan itu akan memberikan saya masuk neraka? Insya Allah tidak, karena rukyah sendiri adalah ibadah. Tapi kenapa dianjurkan kita bisa merukyah diri sendiri? Karena itu nilai keyakinan kita kepada Allah lebih langsung istilahnya kan. Dan juga apa? Itu adalah ibadah. Kalau kita baca sendiri kan jadi ibadah, begitu. Bukan berarti kita minta dirukyah lalu kita nggak masuk surga? Enggak. Kita tetap akan masuk surga, hanya tidak termasuk dalam komunitas yang tanpa hisap. Soalnya tanpa hisap ini berat, bu. Berat sekali, berat sekali. Ya. Apa? Cuma iblis. Hanya iblis seekor saja, hanya seekor saja yang umurnya ditangguhkan sampai hari kiamat. Ada lima makhluk yang Allah tangguhkan umurnya sampai hari kiamat. Seluruh malaikat, iblis, dajjal, nabi Isa, Yakut dan Makjud. Cuma ini. Ya. Yang lainnya akan mati. Iblis dengan setan beda, setan dengan jin sama, cuma bedanya setan adalah jin-jin yang kafir kepada Allah lalu berbaat kepada iblis. Oke, okay. cukup sampai di sini. Kata Bu Erna tadi ada yang akan menyampaikan sesuatu di sini, ya, dipersilahkan untuk menyampaikannya dan saya ikut menyimak. In Nelazin yang kau Rabbul Allah, lalu istiqamul. Tetenzal عليهم Malaikat, allah tak hafu.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 وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ نزلا